A'udzu billahi min syururi ma amalina may yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu sallallahu alaihi wasallam wa ba'ad taibah ikhwati rahimani wa jami'an kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab al-wajiiz bi fikih sunnati wal lecher Abdul Aziz Badawi hafizallahu taala eh, kita lanjutkan eh, kemarin kita sudah masuk dalam bab wudu atau taharah duduk salat taharah ini adalah termasuk syarat sahnya salat dan taharah itu ada dua ada yang taharah dengan air dan ada yang taharah dengan said adapun taharah dengan air yaitu ada 2 Uh, ada dua ya Atau sebenarnya ada tiga Yang pertama adalah lalu wudhu Yang kedua adalah mandi Dan yang ketiga adalah Izal atau najasa Adalah menghilangkan najis Adapun al lalu wudhu uh, Sudah kita sebutkan Tata cara dari wudhu Yang sempurna uh, Sudah kita bicarakan ya Tentang tata cara wudhu Kita bacakan dan hadit yang paling sohie dan paling sempurna dalam bapal wudu adalah hadit dari Umaron, Maula Usman, radhiyallahu taalaanhu. Taib kita lanjutkan syuroto sehati al wudu. Syarat sahnya al wudu. Adapun yang disebutkan di sini beliau menyebutkan hanya ada tiga, e, tiga syarat al wudu. Jadi bukan berarti tiga itu menunjukkan pembatasan sebagaimana yang sering kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa bilangan itu tidak menunjukkan kepada pembatasan jadi kalau disebutkan tiga di sini itu bukan berarti syaratnya itu hanya ada tiga karena e, ada syarat-syarat yang lain yang itu tidak disebutkan di sini. Tapi, e, yang pertama yang disebutkan itu adalah niat niat adalah termasuk syarat dan memang tidak ada Uh, hilaf diantara para ulama tentang ini syarat adalah niat berdasarkan dalilin nama lama lu niat. dan niat itu tidak boleh di, dilafatkan tidak ada sama sekali syariatnya dilafatkan niat itu uh, dari nabi saw juga dari sahabat dari tabiin maupun dari para aimas tu uh, al-mazahib baik itu termasuk dari imam-imam yang empat itu juga tidak pernah melafatkan niat, artinya tidak ada syariatnya nawawi tualudu'a darofyal hadatil asgar lillahi taala. Kemudian syarat yang kedua yang disebutkan adalah tasmiyah. Tasmiyah beliau menyebutkan bahwa tasmiyah ini adalah termasuk syarat. Ini masalah hilaf diantara para ulama. Jadi basmalah itu termasuk syarat atau bukan ketika berwudu karena ada tiga ada tiga pendapat berkaitan dengan ini yang pertama basmalah itu syarat sebagaimana disebutkan dalam kitab ini yang kedua basmalah itu adalah wajib dan yang ketiga basmalah itu adalah sunnah ini ada tiga pendapat dalam masalah ini dan uh, Mazhab ma ma ma Syafi'i itu adalah sunnah Adapun mazhabnya Imam Ahmad tasmiya itu adalah wajib. Adapun mazhab Az-Zahiri mengatakan bahwa itu adalah syarat. At-tasmiya basmalah ini adalah syarat dikaulihi kaulihi sallallahu alaihi wasallam dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la sholata liman la wudhu'a lahu la liman lam yazkurismallahi alaihi. Tidak ada salat bagi yang tidak berwudu dan tidak ada wudu bagi yang tidak mengucapkan basmalah. Tapi ini kalau Sheikh Abdul Latif Badawi mengatakan bahawa itu adalah syarat. Yang ketiga syarat yang ketiga dari wudu adalah al Almuhalat al ini juga masalah hilaf diantara para ulama, apakah itu termasuk syarat atau termasuk rukun. Sebenarnya muhalat ini lebih banyak ke yang disebutkan oleh para ulama. Jumhur ulama menyebutkan bahawa muhalat itu termasuk rukun dari wudu. Muhalat itu artinya berkesinambungan. Tidak boleh ada, tidak boleh ada jedah waktu antara rukun 1 dengan rukun yang lain. Jadi tidak boleh ada jedah waktu antara rukun 1 dengan rukun yang lain. Misalnya apa? Tidak boleh ada jedah waktu antara membasuh wajah dengan membasuh tangan sampai dengan siku itu tidak boleh ada jedah waktu. Selesai membasuh wajah kemudian main bola, itu tidak boleh iya kan. Selesai membasuh wajah kemudian Telepon, habis itu baru mencuci tangan sampai dengan siku itu juga tidak boleh, itu tidak sah wudunya. Bukan karena syarat, tetapi karena apa? meninggalkan yang rukun. Tapi ini kalau disebutkan sebagai syarat ya memang tidak sah, karena muhalat itu harus berkesinambungan. Tapi ini eh, apa namanya? Adapun nanti kita tambahkan syarat yang lain seperti misalnya istinja. Syarat dari wudu adalah istinja ayakun abadha alistinja. Jadi istinja itu harus sudah. Uh, misalnya apa. Membersihkan kemalu. Membersihkan itu dengan air. Misalnya. Misalnya pertanyaan begini. Selesai kencing. Habis kencing terus wudu terus sholat. Kan gitu kan. Habis kencing terus wudu terus sholat. Sangka sholatnya. Sangka sholatnya habis kencing terus wudhu terus sholat sangga sholatnya, ah, sangga sholatnya tidak sah sholatnya. Kenapa tidak sah sholatnya? Karena tidak sah wudhunya. Kenapa kok tidak sah wudhunya? Karena tidak istinja. mestinya habis kencing cebol dulu, ya kan. Jadi jangan habis kencing terus wudhu, ya kan. Habis kencing ya wudhu cebo dulu baru wudhu. Jangan apa habis kencing terus kemudian langsung wudu langsung sholat itu tidak tidak sah. Kemudian syarat yang berikutnya dari wudu itu adalah apa? Ayakunul mauthahhirun. Air yang dipakai itu harus air yang suci. Air yang dipakai berwudu itu harus air yang suci. Artinya bukan air najis. Kemudian yang ke berikutnya adalah yakunal mau mubahan. Air yang dipakai itu adalah halal. Bukan air yang haram. Kemudian syarat yang berikutnya dari wudu adalah alla yamna usulal mailal jil. Tidak ada yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Nah, jadi tidak boleh ada penghalang-penghalang air itu sampai ke kulit. Misalnya ada tanah di tangan, ada tanah yang tidak bisa tembus air, kemudian cat atau minyak atau adonan yang nempel di badan, maka itu tidak itu termasuk Perkara-perkara yang menghalangi air itu sampai ke kulit. Taib. Adapun perkara yang wajib ketika wudu, yang eh, yang wajib-wajib ketika berwudu adalah yang pertama dan kedua. Kalau dikatakan wajib itu wajib itu ada dua ya. Berarti bisa termasuk rukun dan termasuk wajib. Jadi wajib itu mananya ada dua, yaitu rukun dan wajib. Jadi digabungkan jadi satu. Kalau anda memang mengatakan rukun, ya silakan. Anda memang mengatakan wajib itu adalah uh, silakan. Karena rukun dengan wajib itu, tentunya kalau dalam itu adalah berbeda. Kalau sengaja meninggalkan yang wajib itu adalah batal. Kalau rukun sengaja atau tidak sengaja, maka batal. Yang pertama dan kedua adalah ghuslul wajhi waminhu almarqumata walistinsak. Membasuh wajah itu termasuk rukun. Adapun almatmadawal istinsak itu adalah wajib. Matmadaw artinya kumur-kumur, istinsak artinya memasukkan air ke dalam hidung. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, membasuh tangan kedua tangan sampai dengan kedua siku itu adalah termasuk rukun dari wudu. Yang keempat dan kelima, wa mashhur ra's kullihi, mengusap kepala kesemuanya. keseluruhan itu adalah termasuk rukun. Wal uzunani menaraksi dan mengusap kedua telinga yang merupakan bagian dari kepala itu adalah wajib. Ini adalah wajib. Yang keenam adalah apa? Yang guslu arti jele lal kabain membasuh kedua kaki sampai dengan kedua mata kaki. Ini adalah rukun. Jadi ingat dari kita kemarin menyebutkan bahwa yang diperintahkan oleh Nabi itu adalah apa? Membasuh tangan hanya sampai dengan siku. Membasuk kaki hanya sampai dengan kedua mata kaki Jangan dilebihkan di atas siku Jangan juga dilebihkan di atas mata kaki Dengan alasan apapun Walaupun dia mengatakan alasannya untuk kehati-hatian Kehati-hatian pun juga harus datang dengan dalil Karena untuk menyatakan hati-hati harus datang dengan uh, dalil Saya ingin melebihkan sampai ke ketia, atau sampai keteya Itu harus ada dalil Walaupun itu namanya kehati-hatian Demikian juga mengusap kepala keseluruhan Itu kan namanya mengusap kepala adalah Keseluruhan Jadi bukan sebagian nah, Karena kalau keseluruhan adalah termasuk rukun Dan ini pendapat yang paling Yang paling kuat Seandainya seorang itu mengusap kepala keseluruhan Itu kan tidak ada khilaf Tidak ada khilaf Begitu mengusap sebagian kepalanya Barulah di situ Perselisihkan oleh para ulama eh, Mengatakan tidak sah wudunya Ada yang mengatakan itu Terus eh, apa namanya kalau mengikuti mazhabnya Imam Ahmad maka tidak sah wudunya sama sekali. Dia mengusap sebagian dari dari kepala. Kenapa? Karena tidak ada satupun dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengusap sebagian dari kepalanya itu enggak ada sama sekali. Adapun eh mana dalil yang mereka pakai untuk menunjukkan sebagian itu sebagian dalil yang mereka pakai untuk sebagian itu adalah apa? Hurub ba pada firman Allah Subhanahu wa taala wamsahu bi Rooosikum. Usaplah ba itu diartikan sebagian dari kepala-kepala kalian. Kemudian dibantah oleh ulama-ulama bahasa Arab bahwa huruf ba itu tidak pernah datang dengan makna sebagian. Tidak ada satupun huruf ba dalam bahasa Arab itu bermakna sebagian. Itu bantahan. Jadi bantahan yang kedua mereka berdalil yang kedua yang mereka pakai bahwa sebagian dari kepala mereka berdalil dengan hadis dari Nabi SAW. Adalah apa Nabi SAW ketika memakai imamah Wama sahah nasiatahu Beliau mengusap ubun-ubunnya Dan sementara apa Sementara beliau memakai Imamah Maka para ulama mengatakan bahwa apa Mengusap sebagian itu Itu kalau anda memakai imamah Tapi kalau anda tidak memakai imamah Maka mengusap kepala itu adalah Keseluruhan Tapi itu e, Bantahan bagi mereka yang menyatakan sebagian dan sebenarnya sebagian itu sama sekali tidak punya dalil, tidak punya sandaran dalil yang kuat dalam masalah ini. Tapi bisa tumbaca di kitab al-wajiz di situ, apa namanya tentang masalah itu. Tapi yang ketujuh termasuk perkara yang wajib yang ketujuh adalah tahlilu al-ihya adalah menyela-nyelah jenggot, jadi menyela-nyelah jenggot itu e, ketika berwudu adalah apa? Ini termasuk dia katakan itu adalah wajib, walaupun e, ulama syafi'i, alimah mas syafi'i mengatakan bahwa itu adalah sunnah, jadi bukan wajib. Imam Ahmad mengatakan bahwa menyela-nyelah jenggot hukumnya adalah wajib. Dalil yang dia pakai untuk menunjukkan wajibnya menyalanya jenggot adalah SAW, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena izatawat doa akhlatka famimain Nabi Sallam ketika berwudu beliau mengambil satu telapak tangan air faadahalahu tahta hanakhih kemudian beliau satu telapak tangan diambil kemudian dimasukkan di bawah dagunya kemudian apa fahan lala bihi lehiatahu kemudian beliau apa menyalanya jenggotnya wa qala hakaza amaranir azza wajal demikianlah yang diperintahkan oleh robku azza wajal karena di sini perintah perintah di situ adalah mengandung ke kewajiban yang kedelapan termasuk wajib yang kedelapan adalah tahlilul asabi'il yadain adalah menyela-nyelai jari-jemari tangan dan kaki menyela-nyelai jari-jemari tangan dan kaki jadi ini maksudnya menyela-nyelai jari-jemari tangan kedua tangan jari-jemarinya di di salah-salahnya demikian juga jari, kaki itu adalah dia katakan bahawa itu adalah wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, as wudu wa khallil bayin al wa balut filistin sakil lan takuna saiman. Sempurnakanlah wudu dan salah-salahlah di antara jari jemari tangan dan juga kaki, wa balut filistin sakil bersungguh-sungguh dalam menghirup air ilan takuna saiman kecuali dalam kondisi berpuasa. Taib ini uh, Apa namanya Dalil yang menunjukkan bahawa bah, uh, Menyalah-nyalai Dari jemari tangan dan kaki Hukumnya adalah wajib Taib sunnah-sunnah wudu Apa saja perkara-perkara yang sunnah Ketika berwudu yang pertama Sunnah-sunnah wudu yang pertama adalah siwak Adalah uh, bersiwak Siwak itu artinya Kulluma yudhil anilfah minal qadari awisin Apa saja yang bisa membersihkan Mulut dan gigi itu namanya siwak. Jadi siwak itu adalah apa? Perbuatan apa saja yang ya apa saja yang dipakai untuk menghilangkan bau mulut dan e, menghilangkan kotoran dan bau yang ada di mulut maupun di gigi. Jadi kalau anda pakai sikat gigi juga namanya siwak. Anda pakai odol juga namanya siwak. Anda pakai listerin itu juga namanya siwak. Anda pakai tusuk gigi juga namanya. Siwak, anda pakai pembersih lidah juga namanya siwak. Anda pakai apa saja yang bisa membersihkan kotoran dan yang ada di mulut maupun di gigi itu adalah termasuk siwak. Dan siwak ini adalah termasuk yang sunnah. Termasuk juga menggunakan kayu kayu siwak. Dalilnya adalah hadit dari Abu Hurairah yang Taala nukal kalau Rasulullah Sallam laulah nasukal al ummatilah martum bersiwakimakuli untuk. Sandinya tidak memberatkan kepada umatku. Aku akan perintahkan bersiwak setiap kali berhujur. Kalau anda tadi bertanya, lo, bukankah tadi siwak itu katanya perintah di sini mengandung kewajiban? Di sini dikatakan la amartuhum. Aku akan perintahkan bersiwak setiap kali berhujur. Ini kan dahil menunjukkan wajibnya bersiwak. Nah, Taib. Ini kewajibnya siwak ini dengan kalimat la amartuhum itu dibatalkan dengan kalimat laula dengan kalimat, dengan kalimat Laulah, laulah suka, ala umat. Jika tidak memberatkan kepada umatku, aku akan perintahkan bersiwak. Karena ini memberatkan, maka siwak itu tidak menjadi wajib. Maka apa? Dia turun menjadi sunnah. Sunnah yang kedua dari wudu adalah gosul kafe ini salasan fiawali ludu. Membasuh kedua tangan, kedua tangan tiga kali di awal berwudu. Itu adalah termasuk sunnah. Jadi mencuci kedua tangan sebelum atau di awal wudu adalah termasuk yang sunnah. Kemudian sunnah yang ketiga adalah aljam obain almat atau walistinsak salasan bigor fatin menggabungkan antara kumur-kumur dengan istinsak. Kumur-kumur dengan istinsak itu dengan salah dengan satu cedukan tangan, satu apa satu cedukan tangan, satu telapak tangan ya. Itu antara mulut dengan hidung sekaligus Itu namanya menggabungkan Jadi apa Satu telapat tangan Mulut dengan hidung sekaligus Satu perbuatan nah, Itu adalah termasuk yang sunnah Jadi atau satu telapat tangan Separuh air yang ada di tangan ini mulut Separuhnya adalah di Dihisap di hidung nah, Disedot di hidung Jadi bukan hidungnya di di Usap-usap ya yang diperintahkan itu adalah istinsak. Istinsak artinya apa? Memasukkan air ke dalam mulut, bukan mengusap hidung. Nah, yang kesalahan itu adalah ini penggunaan e, istilah ya, penggunaan istilah bahwa istinsak itu bukan artinya mengusap hidung. Istinsak artinya memasukkan air ke dalam ke dalam hidung. Jadi ini adalah e, menggabungkan antara umur-umur dengan istinsak. Tiga kali itu adalah juga cuma sunnah. Yang keempat termasuk uh, yang sunnah ketika wudu adalah al-mubalaqatul fihi ma ligoiyri as-sa'im. Bersungguh-sungguh menghirup air, bersungguh-sungguh ketika memasukkan air ke dalam hidung. Inlantaku nasaiman kecuali dalam kondisi berpuasa. Artinya ligoiyri as-sa'im bukan orang yang sedang berpuasa karena berpuasa itu nggak boleh disedot kuat-kuat. Artinya kalau tidak sedang berpuasa sedot kuat-kuat, nah sedot kuat-kuat sampai air itu masuk ke dalam puncak hidung. Kenapa? Apa inlahnya? Apa sebabnya? Fa'inna syaiton yabi itu ala kaisumi, karena syaiton itu bermalam di puncak sini, nah, ada di puncak sehingga apa namanya? Supaya syaiton itu tidak bermalam, tidak menginap itu di hidung-hidung kita. Kemudian yang kelima, termasuk sunnah wudhu yang kelima adalah. Takdimul yumna lal yusra Mendahulukan yang kanan atas yang Yang kiri nah, Mendahulukan yang kanan atas yang kiri Berdasarkan hadis dari Aisyah Kada Rasulullah SAW yuh, uh, Yuhibu at tayamuna fitana'ulihi Watarajulihi watuhurihi Wafisanihi kulli Nabi SAW, Rasulullah SAW menyukai yang kanan Baik ketika memakai sendal Watarajul dan menyisir rambutnya Watuhurihi dalam toharahnya Wafisanihi kullihi Dalam semua perkara-perkara yang Baik. Kemudian yang keenam termasuk sunnah wudu yang keenam adalah dalku. Dalku artinya menggosok. Menggosok ee, menggosok. Jadi misalnya tangan ini tangan sampai dengan siku itu digosok, ya kan? Demikian juga kaki digosok. Demikian juga misalnya apa namanya? yang memang diperintahkan menggosok, wajah ini digosok. Nah, wajah di, digosok itu adalah apa? termasuk yang yang sunah. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid Anak Nabi SAW Utiyah bisulutai muddin Fatawat doa faja'ala yadiluku zira'aihi Bahwasannya Nabi SAW pernah didatangkan Dua per tiga mud air Dua per tiga, dua per itu Artinya satu mud ini Satu mud itu satu gini Dua genggaman tangan Dua genggaman tangan penuh Itu namanya satu mud Nah ini adalah apa? Dua per tiga mud Dua nya jadi tidak sampai satu mud ya kan? Dan beliau Nabi Sallam, artinya berwudunya berwudunya Nabi Sallam kurang dari satu satu mud ya kan? Kurang dari satu mud artinya ya kurang lebih berapa itu? Dua gelas air lah, atau setengah liter. Kemudian fatwaatlah beliau berwudu, fajrallah dia dulu dan beliau menggosok tangannya, menggosok, gosok. Zira, zira' itu adalah ini. Dari ujung ujung kuku sampai siku itu namanya zira' Ini satu zira' Satu hasta. Taip, yang berikutnya sunnah wudu. Yang berikutnya adalah uh, Taslithu al-Ghasli. Taslith. Artinya membuat tiga pembasuhan. Tiga kali basuhan. Tiga kali itu adalah termasuk sunnah. Kemudian yang kedelapan 8 di situ ada catatan di poin nomor tujuh di situ adalah apa? Yustahabu tikraru masya ra'siyahyanan. Disunahkan mengulang-ulang mengusap kepala itu ahyanan. Ahyanan itu artinya kadang-kadang. Misalnya 20 tahun sekali kepalanya 3 kali diusap, enggak masalah ya kan. Ya. Atau 50 tahun sekali kepalanya diusap eh 3 kali. Padahal yang sunnah berapa? Satu kali Itu yang wajib Wajib dan sunnah untuk kepala itu adalah satu Satu kali Tapi kalau dia pengen mengulang-ulang kepalanya Itu ahyanan Ahyanan itu jarang ya kan? Jangan sering-sering gitu maksudnya Kalau sering harus datang dengan dalil ya kan? Tapi kalau ahyanan ya 10 tahun sekali, 5 tahun sekali, gak masalah Yang kedelapan Sunnah hudu yang kedelapan adalah tertib Tertib yang dimasukkan di sini adalah tertib yang berurutan yang kita sebutkan dalam hadit, bukan berarti eh, apa namanya itu adalah sunnah ya misalnya apa tertibnya di situ misalnya apa eh, kita sebutkan niat kemudian eh, basmalah kemudian mencuci tangan tangan tiga kali kemudian habis itu kumur-kumur tiga kali habis itu kemudian apa kumur-kumur dan istinsak ya kemudian habis itu membasuh wajah kemudian tangan sampai dengan siku tiga kali yang kanan yang kiri tangan sampai dengan yang siku tiga yang kiri tiga kali mengusap kepala keseluruhan terus telinga baru kaki kanan dan kiri itu namanya urutan urutan ini adalah termasuk urutan yang yang sunnah adalah termasuk tertib tertib di sini adalah termasuk tertib yang sunnah tapi kalau eh, apa namanya tertib kalau tertib rukun nah itu tertib rukun itu harus dan itu wajib jadi tertib yang dimasukkan adalah tertib tata cara wudhu tertib yang tata cara wudhu adapun urutan wajah dahulu baru tangan sampai dengan siku baru mengusap kepala dan kaki itu termasuk yang wajib sebab kalau dia dia tidak tertib dengan urutan yang empat ini empat ini tidak tertib Misalnya kaki duluan baru wajah, baru tangan sampai dengan siku, baru kepala, maka itu tidak sah ah, wudunya. Jadi memang harus eh, yang dimasukkan tertib di sini adalah tertib tata cara. Artinya urutan yang eh, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sunnah yang berikutnya setelah wudu adalah doa uba'dahu. Berdoa setelah berwudu. Apa doanya setelah wudu? Adalah apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala Wasadu an Nabi Muhammad dan Abu Huwa Rasululillah Fatihatlahu Abuwabul Jannah Samania Yadhulumin Aiyha Sha'ah. Jadi keutamanya orang yang berdoa setelah wudu maka dia akan masuk dari pintu surga delapan di pintu manapun yang dia inginkan. Itu doanya wudu adalah Wasadu Allahilahilallah Wahdhulah Sari Kalau Wasadu an Nabi Muhammad dan Abu Huwa Rasulul. Ada juga yang menambahkan. Ada juga yang menambahkan Allahu Allahumma jaalni Allahumma jaalni minat tawabin wa jaalni minal mutatahhirin. Ada juga yang menambahkan wa jaalni min ibadikas itu adalah hadisnya dhaif. Tambahan wa jaalni min ibadikas itu adalah hadis yang ja ah Jadi hanya tabar Allahumma jaalni minat tawabin wa jaalni minal mutatahhirin atau doa sesudah wudu itu adalah apa? <tuh> Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atuubu Artinya doa kafaratul majlis itu juga termasuk doa sesudah berwudu. Kemudian yang ke sepuluh doa sesudah wudu yang ke-10 adalah sunah wudu yang ke sepuluh adalah salatu rak'ataini ba'dahu. Salat salat sunah 2 rakaat setelah ber, berwudu. Namanya salat sunnah syukrul wudu. Ini termasuk uh, sholat sunnah. Setelah berwudhu adalah termasuk uh, sunnah. Berdasarkan dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, dari apa namanya, "Likauli, likauli, likauli Utsman badan Allah mahum sifat wudhu Rasulullah Sallam adalah ucapan Utsman setelah beliau mengajarkan kepada mereka tentang tata cara wudhunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Utsman raaitu an nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddo anahu saya melihat Rasulullah SAW alaihi berwudu seperti wudu saya ini nah, wa qala nabiy sallallahu dan nabi SAW bersabda man tawaddo nahwa wudui hadza barang siapa yang berwudu seperti wudu saya ini tsumma kemudian dia berdiri faraka rakaataini kemudian dia salat dua rakaat la yuhadisu fihi tidak ada bisikan-bisikan pada dua rakaat itu pada dirinya ghufiralahu mataqaddama min zambi maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Tapi ini adalah Pak e termasuk perkara yang wajib di sini juga kata beliau Syekh Abdul Latif Badawi adalah wujubul iktisad fi ma'il wudu' wa hurmatil israfihi Adalah apa wajibnya e apa namanya berhemat. Wujubul iktisad, wajibnya berhemat hemat wudu dalam penggunaan air wudu wahurmatil dan haramnya berlebih-lebihan haramnya adalah berlebih-lebihan jadi kalau iktisat hemat artinya berapa sih wudunya Nabi SAW yang dipakai sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwa Nabi SAW itu adalah berwudu adalah 2/3 mud 2/3 mud 2/3 mud itu sudah termasuk banyak Ya kan, kalau anda hidupkan keran kecil, anda berudu, anda berudu memang apa namanya airnya kecil, itu Insya Allah cukup untuk semuanya. Ya kan? Tapi kalau airnya antumpol, ya kan, nah, itu adalah apa? Itu akan ya kita katakan itu berlebih-lebihan. Ya kan? Dan itu akan termasuk berlebihan dan banyak yang terbuang. Coba airnya pol begini, anda bisa apa namanya airnya deras, kencang sekali airnya, maka apa? Itu akan membasahi diri Anda sendiri menyulitkan bagi Anda sendiri ketika ber berwudu ya sudah airnya kecil aja ya kan kecil aja menggunakan apalagi kalau kita misalnya 100 ml air saya katakan 100 ml air kira-kira cukup enggak untuk kita berwudu 100 ml air cukup enggak kita berwudu 100 ml 100 ml lah ya ah 100 mili cukup gak kalau kita beruduh cukup iya kan coba antum pakai yang 100 mili yang semprot itu sudah semprot tangan dan 100 mili itu kalau untuk yang sakit di rumah sakit yang rumah sakit atau lagi safar antum lagi safar atau lagi pasien yang sakit itu tidak perlu kamar mandi beli aja semprot semprot itu yang 100 mili isi air 100 mili sudah yang sakit itu di tempat tidur aja wudunya nggak usah kemana-mana ya kan, bagi pasien ya, tinggal disemprot tangan kanannya sudah dibasahi disemprot dua kali tiga kali digosok tangan kanan, kemudian semprot tangannya kemudian kumur-kumur, nah, di kumur-kumur, kemudian bagaimana dibuangnya sudah buang aja di ada handuk atau ada tisu atau ada ya kan, kalau di tempat tidur loh pasien ya, ya. kemudian disemprot wajahnya dua kali sudah semprot. Dibasu tiga kali Disemprot lagi dibasu Kemudian tangan Dari tangan sampai siku disemprot Kemudian dibasu digosok aja Insya Allah satu, 100 ml air itu cukup Bahkan bisa lebih ya kan? Maksudnya 100 ml air itu Masih turah gitu loh, maksud. Masih lebih ketika dia Berwudhu Taib. Sekarang Pembatal al -Wudhu. Apa saja yang membatalkan al -Wudhu? Yang membatalkan al-wudu adalah maharaja minas sabile ini al-kubul wa'dubur. Apa saja yang keluar dari dua jalan, baik itu jalan depan maupun jalan belakang. Jadi apa saja yang keluar dari dua jalan, jalan depan maupun jalan belakang. Ini kalau yang keluar dari jalan depan jalan belakang itu totalnya ada berapa? Ada sembilan, ya kan? Ada sembilan, tujuh dari jalan depan dan dua dari jalan belakang. Tujuh dari jalan depan itu apa saja. Kencing, wadi, madhi, mani, darah haid, darah nifas, darah istihadah itu tujuh. Ada pun yang dari jalan belakang dua yaitu kentut dengan kotoran. Itu yang membatalkan al-wudhu. Al Ada pun selain dari sembilan. Selain dari sembilan maka apa itu bukan pembatal wudhu. Misalnya apa cairan keputihan bagi wanita. Pecah ketuban itu bukan termasuk pembatal al-wudhu. Kemudian yang kedua pembatal wudu yang kedua adalah an-naumul mustaghir. Kalau dalilnya masing-masing saya kira sudah disebutkan dalam bab taharah tentang kencing, tentang itu membatalkan wudu, mazi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, an-naumul mustaghir. Adalah tidur nyenyak, tidur lelap, itu termasuk membatalkan al-wudu. Tidur lelap itu walaupun 5 menit, walaupun 3 menit, walaupun 1 menit kalau sudah tidurnya tidak sadarkan diri itu sudah termasuk pembatal al-wudu. Itu sudah membatalkan apalagi kalau sudah ngences, ngorok Itu sudah membatalkan al-wudhu Berdasarkan dalil dari Nabi SAW dari Sofwan bin Asal, sal Qalkan Rasulullah SAW Ya'muruna idha kunna safaran Alla nanziah hifafana salasatayamin walaya lihinna Illa min janabatin walakin min gaitin Wa baudin wa naumin jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara tidur itu sama dengan kencing sama dengan ghaid, sama dengan buang air besar. Itu adalah disamakan artinya itu adalah pembatal al-wudu. Al Juga dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ainu wika usha, faman faman nama Mata ini adalah penutup dubur barang siapa yang tidur maka adalah dia berwudu. Itu dalil siapa yang tidur maka adalah dia berwudu. Dalil menunjukkan Bahwa e, tidur adalah membatalkan wudhu. Yang ketiga pembatal wudhu yang ketiga adalah zawalul akli bi sukkarin awmaradin adalah hilangnya akal dengan sukar dengan mabuk atau dengan penyakit. Jadi maksudnya apa namanya hilangnya akal hilangnya akal itu e, bisa jadi ini hilang akal atau tertutup akal ya karena di situ ada dua kita katakan bisa jadi hilang akal bisa jadi tertutup. Akal. Kalau yang hilang akal itu seperti gila itu karena penyakit ya, gila atau misalnya orang yang stres berat, depresi maka itu adalah apa? Itu tidak perlu di tidak perlu tidak ada syaratnya lagi wudu, ya kan? Bagi mereka yang stres, depresi atau yang eh, apa namanya gila itu atau itu yang hilang akal. Kalau yang tertutup akal seperti apa? Tidur itu kan tertutup akal, mabuk. Ah ini kita katakan yang hilang akal karena mabuk. Ah, mabuk maka itu adalah membatalkan alwudu atau misalnya marap karena pingsan seperti epilepsi. Epilepsi itu apa namanya? penyakit ayan ya. Ah, penyakit ayan tiba-tiba dia langsung eh, kena ayan maka itu adalah apa itu sudah membatalkan alwudu. Atau misalnya kena sihir. Yang kena sihir, kena hipnotis, kena kena apa lagi? kena santet, kena segala macam yang sejenisnya. Segala macam yang sejenisnya yang terkena sihir, terkena santet itu termasuk pembatal-pembatal wudu. Termasuk hipnotis dan sebagainya. Kemudian yang keempat pembatal wudu yang keempat adalah masul farji minghairi ha'ilin dzakan nabisyahwa. Adalah menyentuh kemaluan minghairi ha'il tanpa ada pembatas bisahwa dengan ada syahwat. Jadi di situ terpenuhi tiga Jadi kalau terpenuhi tiga itu baru batal. Nah, kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka bukan pembatal. Pembatal wudhu itu adalah apa? Kalau pertama menyentuh kemaluan dengan tangan, menyentuh kemaluan dengan tangan ya, bukan tangan-tanganan. Karena ada tangan, ada tangan-tanganan, tangan-tanganan -tangan itu yang dari karet apa dari plastik yang untuk menggaruk-garuk punggung atau apa namanya. Lah kalau itu digosokkan di di apa namanya di kemaluan, ya itu bukan pembatal, ya kan? Kenapa? Karena itu tidak menyentuh. Jadi harus dengan tangan langsung. Kemudian apa? Minggoy riha'il tanpa ada pembatas. Kalau ada pembatas ada sarung, ada kain, ada ini maka itu bukan. Kemudian yang ketiga harus ada syahwat. Kalau tiga-tiganya terpenuhi menyentuh kemaluan dengan tangan langsung ada syahwat. Maka itu baru batal wudunya. Tapi kalau salah satunya tidak ada maka bukan pembatal. Misalnya apa? Menyentuh kemaluan dengan tangan menyentuh kemalu kemaluannya dengan tangan, langsung tidak ada pembatas, tapi tidak ada syahwat, batal nggak bukan pembatal. Misalnya apa? Ada syahwat, tapi dia tidak menyentuh dengan tangannya, batal nggak wudunya? Ah, batal nggak wudunya? Ada syahwat, tapi tidak menyentuh dengan tangan, batal nggak wudunya? Ya tidak, ya kan? Karena tidak ada, tidak terpenuhi, ya kan? Misalnya menyentuh tangan, dia menyentuh kemaluannya, tapi ada pembatas, ada syahwat, batal nggak wudunya? Tidak, itu juga bukan pembatal al-wudhu Dan itu menggabungkan semua dalil ya Jadi tiga-tiga ini Itu adalah menggabungkan dua dalil Yang pertama dalil yang pertama yang menunjukkan adalah Siapa yang menyentuh kemaluannya Maka adalah dia berwudhu Barang siapa yang menyentuh kemaluannya adalah dia berwudhu Di sini, Dalil artinya menyentuh kemaluannya itu dengan tangan Menyentuh kemaluan dengan tangan Nanti kalau kita tanya, Nya itu kembali kemana sebenarnya? Barang siapa yang menyentuh kemaluan Nya? Barang siapa yang menyentuh kemaluan Nya? Nya itu kembali kemana? Hah? Barang siapa yang menyentuh kemaluan Nya? Nah, Nya itu kemana? Yang menyentuh. Ya, yang menyentuh. Kalau menyentuh nyah orang lain, nyanya dia, ah batal juga. Ya. Nyah di situ ya maksudnya apa? Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya, nyah dirinya, nyanya orang lain. Maka itu adalah apa? Kalau dengan ada tangan langsung, kemudian ada syahwat, maka itu membatalkan. Ya طيب itu menyentuh dengan tangan. Kemudian dalil yang lain yang ada syahwat itu pada kalimat hal huwa ba, hal huwa illa bad atau mingka. Tidaklah dia, tidaklah kemaluan itu kecuali hanya sebagai dia adalah uh, adalah salah satu dari anggota tubuhmu. Artinya menyentuh kemaluan itu kan sama dengan menyentuh kepala, menyentuh hidung, menyentuh tangan, menyentuh kaki, menyentuh badan itu sama. Ya kan? Nah, letak bedanya menyentuh kemaluan dengan menyentuh kuping itu di mana letak bedanya? Adalah di syahwat menyentuh kuping tidak ada syahwat menyentuh kemaluan ada ada syahwat menyentuh tang, menyentuh leher tidak ada syahwat menyentuh kemaluan ada syahwat sehingga menggabungkan uh, dua dalil ini sehingga dikatakan pembatal wudu itu adalah apa ini pendapat yang paling kuat ya karena Imam Syafi'i sekedar menyentuh menyentuh kemaluan itu sudah batal wudunya Menyentuh kemaluan itu sudah membatalkan wudu. Kenapa? Karena dia mengatai, Masyumi mengatakan, menyentuh wanita saja itu sudah membatalkan al wudu. Apalagi kalau menyentuh ke kemaluan. Ya kan? Itu adalah pembatal. Tapi pendapat yang paling kuat itu adalah apa? kalau menyentuh kemaluan, walaupun menyentuh kemaluan, tapi kalau tidak ada syahwat, maka bukan pembatal al wudu. Yang kelima pembatal wudu yang kelima adalah Aqlu lahmi al ibn. Makan daging ontah, makan daging ontah ya daging yang maksudnya daging termasuk jerawan ya, termasuk uh, jerawan termasuk apa namanya uh, kikil ya, pokoknya yang kaitannya dengan daging. Kalau kuahnya bukan pembatal, misalnya sopnya daging ontah, sopnya, sopnya aja, ya kan, maka itu bukan pembatal. Atau gulainya ontah, maka itu bukan pembatal. Tapi kalau dagingnya anda makan, jeruan anda makan atau anda e, apa namanya, maka itu membatal. Apa sebabnya kalau makan daging monta itu batal? Karena makan daging monta sebabnya ilahnya. Kenapa aku membatalkan wudhu? Karena daging monta itu panas. Ya kan? Ada yang pernah nyoba makan daging monta? Kalau anda itu termasuk mukawiyat, ya kan? Termasuk obat kuat, ya kan? Maksudnya kalau anda pengen apa namanya makan daging ontai itu langsung seluruh tubuh anda panas. Nah panas itu. Panas itu. Tak tahu nanti dia apa. Itu akan menimbulkan syahwat tinggi. Nah syahwat itu nanti jadi tinggi. Sehingga bisa mengeluarkan air mani atau mati. Nah ini yang bisa menyebabkan dia mandi. Yang membatalkan wudhu karena biasanya keluar mati atau keluar mani. Karena itu adalah uh, daging ontai itu panas. Dale yang menunjukkan makan daging kotta itu adalah membatalkan wudu adalah uh, Rasulullah SAW bersabda, tawadha umiluhumil imil berwudu lah karena makan daging kotta, wala tawadha umiluhumialgonam dan tidak usah berwudu karena makan daging kambing. Kalau daging kambing uh, dalam riwayat yang lain insya kalau kamu mau berwudu silakan, tidak berwudu pun juga enggak apa-apa. Apa saja yang wajib ketika berwudu, apa saja uh, yang wajib. Wudu-wudu yang wajib. Mana saja wudu yang wajib. Kalau tadi wajib-wajib ketika berwudu. Sekarang mana saja wudu-wudu yang wajib. Wudu yang wajib itu ada dua. Yang pertama di sholat. Wajib berwudu ketika mau sholat. Dan yang kedua wajib berwudu ketika tawaf bil bait. Jadi ketika mau tawaf di baitullah Walaupun nanti yang kedua ini. Itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau sholat tidak ada khilaf. Kalau E, Salat itu harus dalam kondisi ber, beruduh Ada pun tawaf, tawaf Apakah itu termasuk wajib atau tidak Di Disitu mulai terjadi hilang Misalnya anda tawaf Anda sudah tawaf 3 kali keliling 3 kali keliling kabah terus anda batal wuduhnya nah, Apakah anda harus kan Sementara kalau anda membatalkan Anda harus batal wuduhnya Itu kan namanya Kalau di Masjid Laharam itu kan anda kalau mau e, Cari tempat wuduh kan harus keluar ya kan keluar atau cari di dalam itu kan agak lama sehingga apa namanya akan menyulitkan bagi anda maka para ulama ya sudah teruskan aja sampai tujuh kali ya kan teruskan aja sampai tujuh kali sehingga apa memang e, tidak ada sebenarnya dalil secara pasti e, artinya secara jelas bahwa Nabi saw menyebutkan apa tawaf itu harus dengan wudu tapi ini masalah khilaf ya Di antara para ulama di kitab al-wajib dikatakan bahwa itu adalah wajib tapi dalam kitab shohih fikus sunnah Sohaif ikus sunnah, muridnya beliau ini. Termasuk murid dari beliau ini yang di majlid. Yang Sohaif ikus sunnah ya. Yang antum baca itu. Di situ nanti apa? Antum baca di situ nanti akan ada ee, khilafnya. Dan beliau mengatakan bahwa tawaf itu bukan termasuk yang wajib berwudu. Wallahu ta'ala alam. At-tawafu bilbayti salatun. Kenapa? Karena dia dalil yang dia pakai untuk menunjukkan wajibnya tawaf itu adalah wajib berwudu. Wajib berwudu adalah at-tawafu bilbayti salatun. Tawaf di Ka'bah itu dihitung solat, ya kan? dihitung solat, terhitung solat. Artinya tawaf itu dihitung sama dengan solat. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak. Yo, ya. apa namanya? Mana dalilnya menunjukkan tawaf itu tidak sama dengan solat? Hadis ini juga menunjukkan. Yaitu adalah apa? Pada kalimat ilahulaha ahadafii al kalam. Nah, kecuali tawaf itu dibolehkan ngobrol, dibolehkan berbicara. Anda tawaf, Anda boleh ngobrol, berbicara dengan kanan kiri boleh. Anda tawaf sambil zikir Sambil apa namanya Makan sambil minum itu kan boleh ya kan? Anda sambil tawaf Anda sambil minum resam-sam Anda sambil tawaf Anda sambil punya kurma Anda sambil tawaf Anda sambil zikir Anda sambil apa namanya Ya boleh Sementara sholat boleh gak Anda sambil minum sambil makan Sambil ngobrol Kan gak boleh Berarti menunjukkan apa Sholat dengan tawaf itu adalah berbeda Sehingga memang apa namanya Ini masalah eh uh, halap apakah tawafitu harus dengan wudu atau tidak Tapi yang berikutnya adalah sunah uh, wudu-wudu yang sunnah. Mana saja wudu-wudu yang sunnah? Wudu-wudu yang disunnahkan yang pertama adalah zikrullah ketika pengin eh uh, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, pengin zikir. Artinya uh, zikir itu mananya secara luas zikir itu maknanya luas. Zikir itu bisa bermakna Anda menyebut nama Allah, misalnya bismillah atau Allah, Allah, Allah misalnya itu menyebut dengan nama Allah. Atau zikrullah di sini maknanya adalah zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah itu maknanya zikir. Atau maknanya juga wirid. Wirid misalnya Astagfirullahaladzim, Subhanallahiladzim, Subhanallahiladzim, Subhanallah wabhamdi. Kemudian apa? Termasuk zikir yang lain. Termasuk zikir zikir pagi dan petang. Nah, itu termasuk zikir. Termasuk juga zikir adalah apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran juga termasuk nah, bentuk adalah zikir. Jadi zikrullah itu adalah mananya umum. Maka disunnahkan adalah berwudu sebelum anda berzikir. Kemudian yang kedua. Sunnahnya ber, berwudu adalah an adalah sebelum tidur. Sebelum tidur adalah sunnahnya ha, ber, berwudu sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anqal, "Kala nabiyullah sallallahu <coughs> alaihi apabila kalian mendatangi tempat tidurmu, fatawaddau dua maka berwudulah sebagaimana wudu hendak salat." Taib ini, sumat uh, tuji'a ala sikik ke kemudian tidurlah dengan sisi sebelah kanan sambil berdoa doanya mau tidur Allahumma salamtu nafsi ilaika wa wajhi ilaika wa amri ilaika waljatu zahri ilaika raubatan wa ilaika la malja wa la manja Allahumma aamantu bi kitabikal ladzi anzalta wa binabikal itu adalah doa yang ketika mau tidur Kemudian yang ketiga, termasuk sunnah wudu yang ketiga, wudu yang sunnah yang ketiga adalah junub. Orang yang dalam kondisi junub, junub ketika ingin makan dan minum, orang yang dalam kondisi janabah pengen makan, pengen minum, maka apa hendaknya eh, dia tidur eh, atau pengen tidur atau pengen mengulangi hubungan suami istri. Jadi ada empat ya. Orang yang dalam kondisi junub, junub itu maksudnya yang junub itu keluar hermania. Ya. Nah, misalnya Sehabis keluar Hermani, atau baik itu keluar Hermani karena mimpi atau karena hubungan suami istri, atau karena onani atau masturbasi, maka apa? Sebelum dia makan, sebelum dia mau makan, sebelum dia minum, sebelum dia tidur, sebelum dia mengulangi hubungan suami istri yang kedua, maka disunahkan berwudu. Sunahnya adalah berwudu berdasarkan hadis. Dari Aisyah radhiyallahu taalaha qalat karena Nabi sallallahu alaihi wasallam jika karena junuban Nabi sallallahu apabila beliau junub fa arada ya'kul apabila ingin makan au atau ingin tidur wa tawaddau wudhu'ahu li shalat beliau berwudu sebagaimana wudu hendak salat Tapi yang keempat wudu yang sunah yang keempat adalah qabla al-ghusli sebelum mandi janabah sebelum mandi janabah sebab un wajiban, namus tahaban sama saja. Apakah itu mandinya yang wajib maupun mandinya yang sunnah. Maka sebelum mandi janabah maka adalah apa? Sunnahnya adalah berwudu. Kan sebelum mandi janabah ada wudu ya kan? Ada wudu. Nah wudu ini termasuk yang sunnah. Kemudian yang keenam, wudu yang sunnah yang keenam adalah di kulit salatin. Uh, yang uh, afwan. Yang kelima, aklu mama satu nar. Mama satu nar. Makan dari yang disentuh api, makan yang memakan apa saja yang disentuh dengan api langsung. Yang disentuh dengan api langsung, misalnya eh, yang dibakar dengan api langsung ya, yang disentuh dengan api langsung, apakah itu bakar sate, apa bakar telo, bakar apa eh, terong, bakar singkong nya segala macam yang dibakar dengan api langsung bakar ayam ya kan bakar uh, kambing, kambing guling ya kan kambing guling, bakar ikan langsung maka uh, disunnahkan berwudu. Dan itu adalah termasuk yang sunnah Yang ke-6, berwudu yang ke-6 adalah likul li kulli sholatin setiap kali mau sholat walaupun dia sudah berwudu. Walaupun dia belum batal Walaupun dia belum batal, eh, apa namanya, tetap disunahkan berwudu. Ya kan? Setiap kali mau sholat, walaupun dia belum batal, misalnya apa? Tadi sholat tasar dia wudu, kemudian dia sholat tasar di masjid ini, sampai maghrib belum ada pembatal wudu. Boleh, eh, boleh nggak wudu sholat tasar dipakai untuk sholat maghrib? Boleh, ya kan. Tapi sunahnya adalah apa? Berwudu lagi ketika sholat maghrib, walaupun dia belum batal. Berdasarkan hadis dari Nabi S.A.W karena Nabi S.A.W alaihi wasallam ya tawaddau wa salatin, Nabi S.A.W adalah senantiasa berwudu setiap kali mau salat. falam maka pada hari Fathhi tawaddoa wa masaha khuffaihi wa salawat bi wahid. Uh, dulu apa namanya? Ketika pembukaan Kota Mekah, beliau berwudu dan mengusap kedua khuffnya, beliau salat beberapa salat dengan satu kali berwudu. Fakallahu Muhammad ya Rasulullah inna ka faal tasyai alam ta kuntaf aluhu. Ya Rasulullah, kamu melakukan satu perbuatan yang dulunya kamu tidak pernah melakukannya. Fakallah am dan faal ya Umar. Memang sengaja saya lakukan wahai Umar. Maksudnya ini adalah termasuk perkara yang sunnah. Yang ketujuh, sunnah yang ketujuh wudu yang sunnah yang ketujuh adalah apa? Endakuli hadas. Setiap kali hadas, setiap kali berhadas, setiap kali batal wudunya dia berwudu habis kencing wudu habis buang air besar wudu habis uh, tidur dia wudu habis uh, kentut wudu pokoknya setiap kali hadas dia uh, berberwudu kemudian yang kedelapan delapan min al sehabis muntah sehabis muntah maka sunnahnya adalah berwudu tapi muntah itu sendiri bukan pembatal wudu ya bukan pembatal wudu tapi sunnahnya adalah berwudu berdasarkan hadit bahawa Nabi saw pernah doa, uh, fa'aftarawatawad'ar. Nabi saw pernah muntah. Beliau berbuka puasa dan berwudu. Artinya apa? Dan ini termasuk sunnah muntah itu uh, adalah termasuk baik itu muntah karena uh, muntah yang sengaja. Kalau yang membatalkan puasa itu muntah yang sengaja. Tapi kalau muntah yang tidak sengaja itu bukan pembatal, bukan pembatal puasa. Tapi kalau wudu, sunnahnya berwudu. Adalah apa kalau muntah, baik itu muntah sengaja atau tidak sengaja Maka sunnahnya adalah berwudhu ber Yang kesembilan, wudhu yang sunnah yang kesembilan adalah Min hamli al-mayyid Yang mengusung jenazah Artinya orang yang mengusung jenazah, yang memikul jenazah Maka disunahkan adalah berwudhu ber Tapi itu bab al-wudhu Kita lanjutkan bab tentang al-masual al-khufayn Mengusap kedua, khuf Mengusap kedua khuf ini adalah termasuk salah satu uh, syariat. Uh, khuf itu artinya khuf itu adalah sepatu yang menutupi kedua mata kaki. Jadi bukan cuma sepatu ya Afwan. Al-khuf itu adalah apa saja yang menutupi yang menutupi kaki sampai dengan kedua mata kaki. Itu namanya khuf. Apakah itu bisa berupa sepatu, bisa sendal, bisa kaos kaki. Kaos kaki itu kan termasuk yang menutupi apa? Mata kaki. Maka itu juga disebut Khuf, artinya termasuk syariatnya mengusap. Kemudian cuma khuf di sini, kalau kaos kaki yang terbuat dari dari apa namanya, kain, dari karet, apa ya. Pokoknya dari yang terbuat, kaos kaki ya. Kalau sepatu kan bisa terbuat dari kulit, bisa terbuat dari apa saja lah ya, dari karet. Sepatu bot itu juga disebut khuf. Ya kan. Sepatu laras juga disebut khuf. Itu namanya khuf. Sepatu polisi itu adalah termasuk yang dia pas di atas mata kaki itu adalah apa? Itu termasuk khuf namanya, ya kan? Itu namanya khuf. Tapi e, sepakat para ulama, ajma ajma man yutadu bihi al bahawa sepakat para ulama bahawa mengusap kedua khuf itu hukumnya adalah boleh fes safari walhader baik dalam kondisi safar maupun dalam kondisi mukim lihajatin awliyai riha'ja ada hajat atau tidak ada hajat maka itu adalah di di dibolehkan hatta yajusulilmar almula'zima bai'tiha termasuk juga wanita dibolehkan sampai pun wanita dibolehkan dia mem, artinya mengusap khufnya mengusap kos kaki yang terus-menerus berada di di rumahnya tidak pernah dicopot misalnya kaos kaki tidak pernah dicopot sepanjang masa itu nggak ada masalah itu boleh ya kan sepanjang masa sepanjang tahun dia tidak pernah melepas kaos kaki kemudian dia pengen mengusapnya saja ya boleh silahkan ya kan Anda ping, Anda tidak pengen melepas kuf sepanjang masa juga nggak ada masalah cuma nanti ada ada syariat-syariatnya mengusap ya itu adalah apa ada, nanti akan kita sebutkan. Dan mengusap kedua khufi ini termasuk hadis-hadis yang mutawatir. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri. Haddasani haddasa sab'una minasabi Rasulullah SAW. Telah meriwayatkan kepada saya. Telah menceritakan kepada saya. Itu 70 orang sahabat Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW. Karena yamsawala khufaini. Dan ini termasuk hadis mutawatir. Kalau 70 orang sahabat itu. Kalau mutawatir itu kan Minimal. Minimal lima yang meriwalkan itu lima e, memang masalah khilaf. antara lima dengan sepuluh nah, itu adalah yang jelas itu perawinya adalah banyak dan setiap orang meriwalkan banyak setiap orang meriwalkan banyak itu namanya mutawatir dan ini ada semutawatir itu namanya mutawatir e, ada dua ada mutawatir labsti ada mutawatir manawi. mutawatir labsti artinya lafadznya itu sama semuanya lafadznya sama semuanya tidak ada bedanya seperti nama lama bin niat semua yang meriwayatkan tentang nama la banu binna lafadznya sama inna mala malu binniat semua itu namanya mutawatir ma'nawi. Kalau mutawatir la eh, mutawatir lafzi lafadznya sama. Kalau mutawatir makna, ma'nawi maknanya sama. Lafadznya beda-beda, tapi maknanya adalah sama. Taib, uh, ini Al-Masual Al-Hufayn Dalil pensariatan Dalil pensariatan tentang Sebenarnya yang menolak uh, Kelompok yang menolak Al-Masual Al-Hufayn Ini kelompok siapa? Ada dua kelompok Ada dua golongan Kelompok yang menolak Pensariatan Al-Masual Al-Hufayn Yang pertama adalah kelompok Sia Itu menolak pensariatan Al-Masual Al-Hufayn Kemudian yang kedua adalah Hawarid Kelompok Hawarid yang menolak eh uh, almashalal khufain makanya antum baca ketika di akidah tahawiyah akidah tahawiyah menyebutkan bahwa apa almashalal khufain itu masuk dalam bab akidah oh kok mengusap khuf kok masuk dalam bab akidah dimasukkan dalam bab akidah kenapa kok dimasukkan dalam bab akidah eh uh, almashalal khufain mengusap kedua khuf itu disebutkan masuk dalam bab akidah dalam akidah tahawiyah dimasukkan dalam bab akidah kenapa kira-kira kok apa Uh, ini kan masalah fikih, tapi kok dimasukkan dalam masalah akidah kenapa? karena ingin membantah kelompok ini jadi dia masukkan almasual al-kufain dalam bapak akidah karena ingin membantah dua kelompok sesat ini yaitu si'ah dan khawarij Taip, apa saja syarat-syaratnya khuf syarat-syarat uh, mengusap kedua khuf Yustara tulis Jawasilmasi ayat basal khufi ala wudu. Syarat untuk mengusap kedua khuf itu syaratnya harus sudah wudu, harus ber, harus sudah dalam kondisi berwudu. Artinya sebelum anda memakai khuf, sebelum anda memakai kos kaki atau memakai khuf, maka apa? Disyaratkan adalah berwudu terlebih dahulu. Misalnya apa? Anda wudu dulu, wudu sempurna ya, sampai kaki. Setelah itu baru memakai kos kaki. Baru anda basahi kedua tangan, baru anda usap kaus kaki. Nah itu namanya syaratnya untuk mengusap kaus kaki atau mengusap kuf, itu syaratnya harus sudah berwudu berdasarkan hadis dari Mujir bin Shukbah. Kaul kun tuan Nabi saw zat alaih. Saya pernah bersama Nabi saw dalam satu satu malam di sebuah perjalanan. Wa afroq alaihi min alidawa. Kemudian saya menuangkan air di ketika Nabi saw ingin Berwudu, maka salah wajah aku beliau membasuh wajahnya, wathirahih dan membasuh tangan sampai dengan sikunya, wama sahabirahsi dan mengusap kepalanya. Semahway tulian saya kufahi. Kemudian saya ingin turun, melepas hubnya kedua hubnya Nabi Sallam. Fakallah, Nabi Sallam berkata, dakuma, biarkan saja kedua hub saya. Faini ada hal tuhuma atau karena saya telah memasukkan keduanya dalam kondisi suci. Artinya saya sudah memasukkan dalam kondisi bersuci. Artinya apa? Saya sudah berwudu, kemudian apa? Sepatu saya, kuf saya ini tidak perlu dilepas. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung apa namanya mengusap kedua kedua kufnya. Tapi itu syarat yang pertama mengusap kuf adalah apa? Adalah harus sudah dalam kondisi berwudu. Yang kedua, ada nggak masanya mengusap kuf? Ada nggak masa? Ada nggak ketetapan waktu mengusap kuf ini? Batasan? ada gak batasan dalam syariat itu eh, apa namanya berapa berapa hari atau berapa lamanya berakhirnya mengusap maka dikatakan mudatul masyid masa mengusap ini memang ada khilaf diantara para ulama diantaranya adalah jumhur ulama dengan imam malik kalau imam malik mengatakan tidak ada batasan imam malik berpendapat tidak ada batasan batasan habisnya masa mengusap ya kan Mau seminggu, saya katakan Mau sepanjang tahun, satu tahun, lima tahun Seterusnya, mengusap terus Itu kalau Imam Malik berpendapat Itu adalah, iya Adapun pun jumhur ulama selain dari Imam Malik Imam Masyafi, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifa Mengatakan bahawa Masa mengusap itu ada Batas waktunya Berapa batas waktunya? Untuk musafir itu, 3x24 jam Untuk yang mukim 1x24 jam jam, Artinya untuk yang mukim Satu kali 24 jam Artinya kalau lebih satu menit Satu detik saja Dari 24 jam lewat satu detik Maka itu sudah batal mengusapnya Itu sudah Batal, jadi kalau misalnya Tiga kali 24 jam lewat Satu detik, maka Pak Jumhur Mengatakan itu sudah batal Tapi kalau Imam Malik ya gak ada batalnya Ini pendapat yang paling kuat adalah apa Bahwa ada batasan Waktunya berdasarkan hadis dari alim Nabi Talib peradi Taala nukal Joila Jala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam salasa tayami walayalihin wala alilmu safir wajoman walayla alilmu kim Rasulullah Sallam menetapkan mengusap kedua khuf ini tiga hari tiga malam bagi musafir dan sehari semalam bagi mukim tiga hari tiga malam itu maksudnya tiga kali dua puluh empat jam ya tiga kali dua puluh empat jam adapun mukim sehari semalam yaitu satu kali dua puluh empat Jam. Tapi ini pendapat yang paling kuat dari para ulama Kemudian ee, berikutnya Mana saja tempat yang diusap Mengusap khuf itu Mana saja tempat yang diusap Apakah yang diusap itu keseluruhan dari khuf Atau hanya bagian bawahnya saja Atau samping kanan kiri Atau bagian atasnya saja nah, Ini adalah apa Maka yang disariatkan Al-mahallu wal masru mashuhu adalah zahrul khuf bahwa tempat yang disyariatkan mengusap khuf itu hanya punggungnya saja. Punggung itu hanya bagian atas. Bagian atasnya ini saja maksudnya. Bagian atas dari khuf, hanya bagian atasnya. Tidak boleh di, bukan tidak ada syariatnya mengusap bagian samping khuf, samping kanan, samping kiri maupun samping kanan apalagi bagian bawah dari khuf. Yang diusap itu hanya bagian punggung. Punggung ini ya bagian atas saja. Itu adalah Pak itu yang di diusap dan ini pendapat yang paling kuat. Ya, pendapat yang paling kuat dari para ulama bahwa mengusap khuf itu hanya bagian punggungnya. Nanti berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, "Lau la kana sandainya agama ini akan akal lakalan, asfalul khufi aula bil masmina 'alahu." Maka mengusap bagian bawah kalau seandainya agama ini akal-akalan. maka mengusah bagian bawah dari khuf itu lebih utama daripada mengusah bagian atasnya. Kenapa? Karena bagian bawahnya lebih kotor, ya kan? Lebih lebih kotor, maka ini kalau mengikuti agama ini akal, maka yang yang apa yang lebih utama diusah adalah bagian bawah. Tapi apa? Kata Ali bin Abi Talib, la kada rai terusullah sallam yang saw ala zahirahuk fehi. Dan saya melihat terusullah sallam itu hanya mengusah bagian punggung kedua khufnya saja. Maka wajib Bagi kita itu adalah mengusap hanya bagian Bagian apa namanya Punggungnya saja Nah tata caranya gimana? Tata cara mengusap kedua khufi itu adalah apa e, Satu Tata caranya mengusap kedua khufi ya Pertama niat Yang pertama adalah niat e, Niat tentunya tidak perlu dilafatkan Nawaitu e, Al-masha al-khufaihi Al-khufaihi e, Rafil hadasil Asgar atau Rafil hadasil Akbar, lillahi taala itu tidak ada, tidak perlu di diucapkan. Kemudian yang kedua, yang kedua setelah mengucapkan apa namanya setelah daniat, yang kedua adalah berwudu sempurna. Yang kedua adalah berwudu sempurna setelah daniat, kemudian berwudu sempurna. Artinya dia mencuci tangan, kumur-kumur, membasuh wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai dengan mata kaki setelah itu apa? setelah dia berwudu sempurna, kemudian yang ketiga memakai hub atau memakai kos kaki, jadi dipasang kos kakinya atau dipasang kedua hubnya kos kaki dipasang dua-duanya setelah dua-duanya dipasang, dipakai kemudian apa? yang keempat basahi kedua tangan membasahi kedua tangan kedua tangan dibasahi, dibuang aja airnya tangan dibasahi terus langsung di Bersamaan ada walaupun ini masalah khilaf juga bersamaan dengan tidak Jadi apa telapak tangan yang kanan itu mengusap punggung kaki atau kaos kaki yang kanan Kemudian telapak tangan kiri mengusap punggung kaos kaki yang kiri Bersamaan nah, jadi kita katakan bersamaan sudah langsung bersamaan kanan dan kiri Walaupun para ulama yang lain mengatakan ya kanan didahulukan baru yang kiri. Tapi pendapat yang wallahu taala alam bahwa apa bersamaan antara kanan dan uh, kiri. Tapi itu tata cara mengusap kedua khuf. Nah, mulai mulai sejak dia mengusap khufnya atau mengusap kaos kakinya, disitulah awal mulai terhitung mulai mengu, mengusap. Berakhirnya kapan? Misalnya dia mengusapnya pukul 17.00 Mulai mengusap, berarti berakhirnya kapan? Pukul 17.00 hari berikutnya. Untuk yang siapa? Untuk yang mukim. Dan tiga hari berikutnya untuk yang Musa musafir. Paham ya? Itu tata cara mengusap. Taib sini Al-Maswala Jaurabaini wa Nalain. Jaurab artinya kos kaki. Ya, sama dihitung sepatutnya. Saya katakan tadi almashal alkhufain kalau khuf itu adalah sepatu, kalau jaurop itu adalah kaos, kaos kaki. Tapi pembatal-pembatal mengusap, apa saja yang membatalkan mengusap? Mayu batilul almasya, apa saja yang membatalkan mengusap? Pembatal mengusap itu kalau salah satu dari tiga Yang pertama, pembatal mengusap yang pertama adalah inqidaul mudda, habis masa mengusap. Habis masa mengusap, misalnya apa tadi? Pukul 17 1700 tadi mengusap hoofnya, ya kan? Kapan berakhir? Kapan batalnya mengusap? Kalau lewat 1700 hari berikutnya, ya kan? Lewat 1 detik itu sudah batal. Artinya harus diperbaharui ulang. Nah, harus diperbaharui ulang. Kalau pengen pengen mengusap lagi ya diperbaharui ulang lagi. Artinya dilepas kaos kaki, kemudian butuh lagi sempurna. Kemudian dipakai lagi kos kaki, kemudian dibasahi kedua tangan, kemudian diusap lagi, terhitung awal lagi di situ. Aturnya ditinggal diperbaharui saja. Inqidal mudah habis masa mengusap. Jadi kalau untuk mukim 1 kali 24 jam, untuk yang musafir 3 kali 24 jam. Yang kedua, pembatal mengusap yang kedua adalah janabah. Ketika dalam kondisi janabah. Begitu janabah maka itu adalah apa? pembatal eh, mengusap membatalkan mengusap itu adalah janabah. Dan yang ketiga adalah nasul mamsuhi alaihi min Melepas yang diusap. Kalau Anda melepas yang diusap, misalnya apa? Anda lepas kaos kaki, selesai Anda mengusap pukul 17.00, Anda mengusap khuf, mengusap kaos kaki. Kemudian tengah malam Anda melepas kaos kaki, maka apa? Itu sudah batal. Melepas kaos kaki atau melepas khuf itu juga adalah termasuk pembatal uh, mengusap. Melepas hoof, melepas kots kaki, satu atau dua-duanya dilepas itu itu sudah mem membatalkan. Tapi kita lanjutkan Babul Guslu, Bab tentang mandi janabah mandi jana Tapi Babul Guslu, Al Guslu goinya di doma, nih kan, goinya di doma. Boleh juga anda baca Al Guslu goinya di fatha. Tapi kalau di fatha Al Guslu artinya air yang dipakai mandi. Tapi kalau Al-Guslu artinya apa? Perbuatan mandi. Tentunya yang diinginkan di sini adalah Al-Guslu. Ghoin itu di doma. Artinya perbuatan mandinya. Dan ini pendapat yang kuat. Bukan Al-Guslu. Kalau Al-Guslu itu artinya air yang dipakai man mandi. Apa pengertian mandi? Mandi itu adalah apa? E Ingat mandi yang dikenal dalam syarat Islam itu cuma satu ya. Islam itu mengenal mandi itu cuma satu. Islam hanya mengenal mandi satu. Adapun mandi sumuk, mandi segar, mandi apa namanya itu tidak disebut mandi, ya kan? Itu gebiuran namanya ya kan? Jadi tidak disebut mandi. Maksudnya mandi yang uh, mandi yang yang ada tuntunan syariatnya. Al Guslu, Adapun itu pengertian dari mandi adalah takmimul malas meratakan air ke seluruh tubuhnya dengan niat. Pengertian dari mandi adalah apa? meratakan air ke seluruh tubuhnya dengan niat itu makna dari pengertian dari mandi. Adapun mujibatuhu perkara-perkara yang mewajibkan mandi, apa saja yang mewajibkan mandi? Yang mewajibkan mandi di sini ada berapa? Ada lima yang disebutkan dalam kitab ada ada lima. Ah, yang pertama adalah yang mewajibkan mandi yang pertama adalah khurujul mani keluar air mani afli yaqza baik dalam kondisi sadar atau fil naum maupun dalam kondisi tidur khurujul mani keluar air mani yaqza artinya sadar sadar itu bisa jadi karena onani masturbasi ya kan atau nonton film atau nonton Suparno minta apa namanya uh, baca buku Parno Ah ya kan baca atau apa saja lah yang itu namanya huruf jilmani filiakota finnaum bisa jadi itu adalah mimpi. Ya kan? Berdasarkan dalil dari Nabi Sosalam ina almau min alma wa minalma, sesungguhnya wajibnya mandi karena keluar air mani. Alma yang pertama itu adalah apa? Wajibnya mandi. Alma yang pertama itu adalah mandi. Alma yang kedua adalah air mani. Maksudnya wajibnya mandi karena keluar air air mani. Juga berdasarkan hadis dari Ummu Salama, Anna Ummu Sulaim. Bahasanya muslim berkenan berkata ya rasulullah innallaha la yastahi min sesungguhnya Allah itu tidak malu-malu dari kebenaran fahalalal mar'ati ghuslun idza ta'lamat apakah bagi wanita juga mandi ketika mimpi basah qala na'am bagi sesama mengatakan iya idza ma jika dia melihat air mani kalau dia melihat air mani maka wajib mandi artinya apa kalau dia tidak melihat air mani maka tidak wajib mandi itu kalau dia mimpi dia mimpi tapi dia tidak melihat air mani maka tidak wajib mandi. Kalau dia mimpi melihat air mani. Maka wajib mandi. Tapi ini adalah apa? Uh, yang mewajibkan mandi yang pertama adalah keluar air mani. Yang kedua. Yang mewajibkan mandi yang kedua adalah jima. Wa illam yunsil Adalah hubungan suami istri walaupun tidak mengeluarkan air mani. Sekedar timba sudah jatuh di sumurnya. Nah, kalau timba sudah jatuh di sumur. Maka itu sudah sudah termasuk wajib mandi, ya kan? kalau cuma sekedar nempel, gak ada masalah, itu bukan wajib, mandi jadi kalau betul-betul sudah timba jatuh di sumur, maka itu sudah uh, apa namanya itu istilah ya istilah, maksudnya hubungan suami istri Wa'ilam yunsil walaupun tidak mengeluarkan air air mani bersalkan hadis dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jalasa baina suabil arba apabila kalian duduk apabila duduk di antara empat anggota badan wanita artinya ke dalam kedua tangan dan kedua kaki dalam riwayat yang lain kedua tangan dan kedua pahanya summa jahadaha kemudian dia artinya bersungguh-sungguh artinya hubungan suami istri maka dawajbal ghusl wajib baginya mandi wa illam yunzil walaupun tidak mengeluarkan air mani yang ketiga, perkara yang mewajibkan mandi Yang ketiga adalah Islamul kafir Islamnya orang kafir Ini Islamnya orang kafir itu tidak ada khilaf eh, Orang kafir masuk Islam itu mandi Itu tidak ada khilaf Cuma yang yang ada khilaf itu sebabnya mandi Sebabnya mandi orang yang masuk Islam itu sebabnya mandi itu kenapa Itu baru ada perselisihan. Tapi kalau mandinya taip, Semuanya sepakat kalau itu mandi cuma yang sebabnya ma sebabnya mandinya itu mulai ada khilaf. Apakah karena Islamnya itu yang menyebabkan dia mandi? Masuk Islamnya yang menyebabkan dia mandi atau karena apa? Atau di masa dia kafir, ketika dia kafir itu tidak pernah mengenal hukum-hukum janabah. Kenapa? Karena di masa kafir itu kan mereka berhubungan suami istri tidak pernah mandi, iya kan? Wanita kafir ketika mereka haid hey, tidak pernah mengendal mandi haid, hey, iya kan? Eee, ketika dia kafir dia keluar air Herbani mimpi basah tidak pernah mandi. Maka apa ketika dia masuk Islam, maka diperintahkan dia mandi. Kenapa? Karena bukan karena Islamnya, tapi karena sebelumnya di masa kafir dia tidak mengenal hukum-hukum janabah. Di situ mulai ada khilaf dan e, wallahu taala alam yang lebih dipilih oleh para ulama itu adalah apa? Yang kedua, yaitu adalah apa? Sebabnya mandi itu karena apa? Karena di masa dia kafir itu tidak mengenal hukum-hukum Jannahba. Jadi bukan karena Islamnya itu yang menyebabkan dia mandi. Wallahu taalaam. Dari yang menunjukkan masuk Islamnya orang kafir ini wajib mandi adalah Ankoy bin Asim, Annuh Aslam. Bahwasanya beliau pernah masuk Islam. Wa amarahul Nabi saw. Nabi saw memerintahkan kepada beliau Asim, ayat tasila bimain wasider agar mandi yang dicampur dengan air dan uh, daun bidara. Mandi. Di sini mandinya maksudnya apa? Kalau dikatakan mandi dalam syarat Islam maksudnya mandi janabah. walaupun sebabnya berbeda-beda ini kan sebabnya ini kan sebabnya beda-beda ya kan yang mewajibkan mandi kan sebabnya beda-beda ada yang karena keluar mandi ada yang karena hubungan suami istri ada yang karena Islamnya orang kafir tapi tata caranya semuanya sama tata cara mandinya adalah sah, satu itu eh, berarti tata mandinya di sini yang dikenal dalam Islam cuma satu yang keempat Termasuk yang wajib mandi yang keempat adalah ingkital haid tuan nifas berhenti dari darah haid berhenti dari darah nifas Artinya sudah suci suci dari haidnya dan suci dari nifasnya maka ini adalah wajib mandi berdasarkan hadis dari ayusan nabi saw makal nifati mabinti abi hubais izak balatil haido kalau haidmu datang pada islam maka tinggalkan solat wazak barot kalau darah haid itu sudah pergi sudah hilang faktashli kemudian apa mandilah dan sholatlah Tapi ini adalah apa wajib mandi ketika sudah bersih dari haidnya. Wan nifasu kal haidi bil ijma dan nifas itu darahnya berhenti dari nifas itu sama dengan darah haid berdasarkan ijma ul ulama. Yang kelima, yang wajib mandi yang kelima adalah apa yaumul jumuah. Adalah hari Jumat. Cuma di sini ini hari Jumat itu yang wajib mandi hari Jumat itu adalah yang wajib Jumatan. Yang wajib hari Jumat itu bukan di sini apa namanya? Ee, kalau harinya, harinya di sini kan hilafnya itu, apakah yang mewajibkan mandi itu karena hari Jumatnya atau karena pelaksanaan Jumat? Tentunya pendapat yang paling kuat adalah pelaksanaan Jumat, bukan karena harinya. Kalau hari Jumat berarti berlaku untuk semuanya, iya kan? Kalau hari Jumat itu wajib mandi, berarti berlaku untuk semuanya laki-laki dan wanita. Iya kan? Laki-laki dan wanita, wanita pun juga wajib mandi hari Jumat kalau harinya. Tapi kalau karena pelaksanaan Jumat, berarti yang wajib itu hanya siapa? Hanya yang wajib Jumatan saja. Yang tidak wajib baginya Jumatan, maka tidak ada kewajiban man mandi dan ini pendapat yang paling kuat dari para ulama yaitu adalah apa wajibnya Jumat yaitu karena pelaksanaan Jumat bukan karena hari Jumat. Kalau hari Jumat, berarti sorenya kan masih hari Jumat. Iya kan? Tadi kalau bilang hari Jumat, berarti yang wajib siapa? Laki-laki dan wanita. Kalau yang namanya wajib hari Jumat, berarti sorenya pun juga malamnya juga masih disebut hari Jumat ya kan? Malam begitu hari Kamis. Kamis tenggelamnya matahari itu kan sudah terhitung hari Jumat. Berarti kan wajib mandi Iya kan, kalau harinya berarti dari maghrib sampai sebelum maghrib berikutnya itu wajib. Nah itu kalau hari Jumat, tapi yang dimaksudkan di sini adalah apa pelaksanaan nah, Jumat. Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW, maka lagu seluruh Jumat itu wajib bukanlah kuli, muhtalimin. Bahwa mandi hari Jumat itu adalah wajib. Nah kalimat wajib ini tidak bisa diartikan sunnah, karena ini laphatnya jelas lafaznya jelas mengatakan ghuslul jum'ati mandi hari Jumat wajibun wajib bisa diartikan sunnah enggak bisa iya kan wajib ya wajib enggak mungkin diartikan sunnah karena memang ada pendapat yang mengatakan mandi hari Jumat adalah sun sunnah wa man takhasala fabiha wa ni'ma. siapa yang mandi pada hari Jumat maka itu adalah nikmat nikmat itu adalah termasuk sunnah ada yang berpendapat adalah sunnah tayy Allahu ta'alaam pendapat yang kuat bahawa itu adalah wajib yang keenam yang wajib mandi yang keenam itu adalah siapa? Mayit. Adalah ma? Mayit tidak disebutkan di sini mayit, tapi mayit itu adalah wajib di. Cuma yang wajib, yang wajib itu adalah yang, orang yang hidup, nah, bukan bukan mayit itu sendiri yang memandikan. Kalau ada yang memandikan, biar tak mandi sendiri aja. Itu bukan mayit namanya ya kan? Itu adalah apa? Maka yang uh, tidak ada khilaf di antara para ulama, mayit ini harus di, dimandikan. Berdasarkan hadis dari Zainab. Uh, ketika meninggalnya Zainab ya. Nabi SAW mengatakan mandikan Zainab itu tiga kali mandi. Empat, lima kali mandi. Tujuh kali mandi. Kalau melihat masih kurang bimain wasider. Dengan air yang dicampur daun bidara. Taip, kita katakan dari sebab enam. Enam sebab yang mewajibkan mandi ini. Semuanya adalah apa? Sebabnya beda-beda. Tetapi tata caranya adalah sah? sama. Tata caranya adalah sama. Tapi apa rukun mandi? Rukun mandi itu ada dua. Rukun mandi ada dua kan di sini, uh, ada dua ya. Yang pertama adalah niat, niat itu sebenarnya termasuk syarat, syarat mandi. Tapi dia masukkan dalam rukun, nggak ada masalah. An niat lihatin nama lama lebih niat. Jadi niat mandi itu adalah apa? Ya termasuk uh, kalau jumhur adalah syarat. Uh, kalau dia masukkan di sini rukun. Artinya kalau rukun ditinggalkan, sengaja atau tidak sengaja, batal. ya batal. Kan? Dan niat itu tidak perlu dilafatkan. Nawaitu al-gusla li rafil hadasil akbar, lillahi ta'ala itu tidak ada. Yang kedua, rukun yang kedua adalah tamimul badan bilma. Meratakan badannya dengan air. Pokoknya merata badannya dengan air. Dan inilah dua poin ini, itu termasuk tata cara mandi yang, tata cara mandi janabah yang cukup. Tata cara mandi janabah yang cukup, itu kalau terpenuhi dua ini saja. Niat, Kemudian langsung meratakan air ke seluruh tubuhnya. Apakah dia bermain hujan-hujan? Ya kan. Niat sudah. Berdiri aja di depan, hujan turun, itu sudah mandi janabah. Kenapa? Karena air itu sudah rata di seluruh tubuhnya. Itu sudah mandi, itu namanya mandi janabah yang cukup atau sudah ada niat, sudah. Sambil cuci mobil, ya kan, siram badan. Cuci mobil siram badan, itu sudah mandi. Ya kan? ngelabui mertua misalnya ya atau misalnya apa namanya ya niat sudah nyiram kembang sambil nyiram kembang nah, nyiram tubuhnya nyiram kembang nyiram tubuhnya itu sudah mandi janabah yang cukup atau misalnya apa niat sudah langsung pergi ke kolam renang nah, pelung lompat begitu naik ke atas itu sudah mandi janabah itu sudah mandi Janabah atau kebiuran langsung begitu sudah niat langsung biur biur biur biur langsung di seluruh tubuhnya rata ya sudah selesai ya kan itu namanya tata cara mandi janabah yang cukup. Adapun tata cara mandi janabah yang sempurna maka dinamakan sifat tuhul mustahabah. Sifat tuhul mustahabah artinya tata cara mandi janabah yang sempurna. Yang sempurna itu kalau ditambah dengan yang sun sunnah. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu talanha kalat, khabar Rasulullah sallam bizaqtasalamin al-Janabah. Taip kita ringkaskan begini. Tata cara mandi janabah yang sempurna itu adalah satu niat, satu niat. Nah, yang kedua, yang kedua adalah apa? Eh, membersihkan kemaluan. Jadi satu niat. Yang kedua apa? Membersihkan kemaluan. Yang ketiga. Menggosok-gosok kedua tangannya di lantai atau di dinding Sebanyak dua atau tiga kali Kemudian yang keempat Berwudu sempurna Setelah itu baru berwudu sempurna Yang kelima Menuangkan air di atas kepalanya sebanyak tiga kali Menuangkan air di atas kepalanya sebanyak tiga kali Kemudian Meratakannya Meratakan apa namanya, meratakan dengan kedua tangan. Disiram air di kepala. Itu kalau meratakan dengan tangan itu, kalau ke rambut kepalanya banyak ya. Tapi kalau gak punya rambut, ya disiram aja tiga kali sudah cukup. Jadi tidak perlu di, meratakan air itu dengan tangan itu, maksudnya kalau rambutnya lebat ya. Maksudnya menyelah dengan jari jemari tangan. Itu kalau sampai air air itu meresap ke kulit kepala. Itu kalau punya rambut lah. Kalau tidak punya rambut, ya gak perlu diselah-selahin ya kan. Setelah itu baru apa? Baru meratakan air ke seluruh tubuhnya Meratakan air ke seluruh tubuhnya Dengan mendahulukan anggota yang kanan Atas yang kiri Itu yang keberapa itu? Hah? keenam ya? Sekarang yang ketujuh Yang ketujuh setelah itu apa? Setelah Artinya sudah cukup ya Artinya kalau di tengah mandi meratakan air ke seluruh tubuhnya Pakai sabun sampo Maka itu lebih utama Kenapa? Karena tujuan daripada Islam itu adalah kebersihan dan sampo sabun itu adalah apa? Sudah me, apa namanya? Sudah mengarah ke situ untuk ke, kebersihan. Kemudian setelah itu adalah apa? Setelah meratakan air ke seluruh tubuhnya dengan air, nah setelah itu dilap, melap badannya dengan kedua tangan. Jadi badannya dilap dengan kedua tangan, tidak pakai handuk langsung. Jadi apa namanya? Tangannya di Mela melap badannya dengan kedua tangan. Setelah itu baru pakai handuk. Setelah itu baru pakai handuk, pakai kain. Baru sebelum keluar ke kamar mandi, cuci kedua kaki terlebih dahulu. Mencuci kedua kaki itu adalah tata cara wudu eh tata cara mandi yang sempurna. Tem, kita bacakan hadisnya dari ayat surah al-athar al-nakalat. Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam janabah. Rasulullah SAW apabila mandi janabah yabda'u beliau memulai fayagsilu yadayhi. Beliau cuci kedua tangannya terlebih dahulu, summa yufriqo biyaminihi ala Kemudian beliau menuangkan air di atas tangan kanannya di atas uh, tangan kanannya di atas tangan kirinya, maksudnya berwudu ya. Fayagsilu farjahu beliau mencuci uh, artinya mencuci tangan, setelah itu fayagsilu farjahu mencuci kemaluan summa yatawadda wudhu' ahli shalah kemudian berwudu sebagaimana wudu hendak salat summa yakhudhu al fa yadkhilu asabiya fi usul kemudian dia masukkan kedua tangan, jari-jemari tangannya di usul ashar di apa namanya ke kulit kepala ke kulit di kulit kepala ini hatta idza hatta idza ra'an sampai dia yakin betul kalau air itu sudah meresap meresap Hafan alarosihit salah sahapanat kemudian menuangkan air di atas kepalanya tiga kali sumafal dalam sayri jasadnya kemudian menuangkan ke seluruh tubuhnya sumagosalarijehi setelah itu membasuh kedua kakinya. Tapi ini tata cara mandi janabah yang eh, dalil yang menunjukkan dan hadis yang paling soleh dan paling sempurna dalam bab mandi adalah hadis ini. Maksudnya hadis dari Aisyirahillahul talanha. Adapun eh, apa namanya perbezaan? perbedaan mandi antara uh, haid dengan jan janabah bagi wanita, yang membedakan antara mandi haidnya janabah uh, haid, mandi setelah haid dengan mandi jana janabah bagi wanita, itu adalah apa kalau untuk haid, maka apa? rambut, kepangan rambut ini atau urean uh, gelungan rambut itu harus dilepas untuk wanita untuk wanita yang haid, yang bersih dari haid maka apa? sanggul atau artinya kepangan rambut ya. Kepangan rambut atau gelungan rambut ini harus diurai, dilepas. Itu kalau mandi, heit. Tapi kalau mandi janabah itu tidak perlu. Kalau mandi janabah itu tidak perlu dilepas kepangan. Tidak perlu dilepas eh, apa namanya gelungan rambut. Maksudnya yang rambutnya dikepang di atau di, diikat itu tidak perlu dilepas kalau untuk mandi janabah. Tapi kalau mandi heit adalah di... Dilepas sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu talanha. Tapi mandi-mandi yang sunnah apa saja mana saja mandi-mandi yang sunnah. Mandi yang sunnah yang pertama adalah apa alitisal endakulijma. Mandi setiap kali berhubungan suami istri. Ini adalah mandi yang sunnah. Artinya langsung mandi adalah apa selesai berhubungan suami istri adalah termasuk yang sunnah. Mandinya itu wajib. Tapi begitu selesai hubungan suami istri langsung mandi maka itu adalah termasuk yang Sunnah. Yang kedua, alik disalul mustahado likul disolatin. Mandinya bagi wanita istihado setiap kali mau solat. Bagi wanita istihado, istihado itu adalah darah yang keluar bukan karena haid, bukan karena nifas. Istihado itu darah yang keluar bukan karena haid, bukan karena nifas, maka itu namanya darah istihado. Dan setiap kali mau solat disunahkan mandi. Jadi kalau 5 kali solat, ya 5 kali mandi itu kalau memberatkan kalau memberatkan 5 kali mandi maka 3 kali mandi 3 kali mandi itu bagaimana duhur dengan asar dijamak satu mandi maghrib dengan isah satu mandi kemudian subuh satu mandi kalau juga memberatkan ya sudah pokoknya satu kali mandi kalau juga memberatkan ya berwudu setiap kali mau sholat kemudian yang ketiga mandi yang sunnah yang ketiga adalah disalubad ali mandi sehabis pingsan Sabis pingsan mandi itu adalah sunnah. Sabis pingsan pokoknya pingsan berapa kali pun juga setelah itu dia mandi setelah lepas dari pingsan mandi uh, sadar dari pingsannya mandi lagi, ya kan? Kalau lima kali pingsan ya lima kali mandi. Yang keempat mandi yang sunnah yang keempat adalah keti salum indafnil musrik mandi sehabis menguburkan jenazah orang musrik. Sehabis menguburkan jenazah orang musyrik Maka disunahkan adalah mandi Seperti Ali bin Abi Talib Ali menguburkan bapaknya Ya Abu Talib Ketika Abu Talib meninggal dunia Karena meninggal dalam kondisi musyrik Maka Ali yang menguburkan jenazah bapaknya Maka setelah itu dia mendatangi Nabi SAW Maka Rasulullah mengatakan apa? Mandil. Mandilah sehabis menguburkan bapaknya Kemudian yang kelima Mandi-mandi yang sunnah yang kelima adalah Liktisalu liriidein mandi dua hari raya dua hari raya hari raya idul fitri dan hari raya idul adha wayau maarofa dan mandi ketika hari arofa ini adalah termasuk yang sunnah jadi kalau mau dipisah ya yang kelima mandi dua hari raya kemudian yang keenam mandi yau mu mandi pada hari arofa yang ketujuh adalah apa al-guslu minggu selimayit mandi sahabis memandikan simayit mandi karena habis memandikan mayit makainya adalah sunnah. jadi bukan wajib berdasarkan dalil manggosalal mayitan falittasin siapa yang memandikan jenazah maka adalah dia mandi yang ke-7 atau yang ke-8 alghuslu lil bil umrati wal awil mandi karena memakai pakaian ihram untuk haji atau mandi untuk memakai pakaian ihram untuk -um umrah maka mandinya ini adalah termasuk yang sunnah jadi ketika mau memakai pakaian haram untuk umrah maupun untuk Haji maka disunahkan adalah mandi janabah. Kemudian yang kedelapan Sunahnya mandi yang kedelapan adalah al-guslu lidhu li-Mekka. Mandi sebelum memasuki kota kota Mekah. Sebelum masuk di kota Mekah artinya perbatasan antara kota Madinah dengan Mekah namanya zitua, namanya bi. Di Zitua, Zitua itu perbatasan. Sekarang di Rest Area. Jadi sebelum masuk kota Mekah itu ada Rest Area. Rest Area di situ adalah apa? Di situ berhenti di situ sebelum masuk kota Mekah. Maka apa namanya mandi? Nah, baru masuk kota Mekah. Tapi itu adalah apa? Eh, mandi, mandi yang sunnah. Wallahu taala. Alhamdulillah. Alam saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah Tayamum hai salat insyaallah nanti kita akan selesaikan pada uh, pertemuan yang akan datang wallahu taala alim aku qulu